Selamat、oh, pagi Pak David, pagi, ya menurut saya, saya setuju dengan pendapat Pak Krik i a n d i kenapa, ya sekarang begini, pemerintah Indonesia, contoh di Jakarta, ini kan macet, tapi mereka sekarang ini bingung kenapa bisa macet, jadi mereka itu pikirnya pikir pendek gak pikir panjang, apalagi jalan tol, pikir jalan tol itu kan butuh s e b e n a r n y a i infrastruktur itu kan パーディー m a u c u r i dana, segala macam jadi tujuannya bukan untuk、uh, kebaikan tapi semua ingin mendapat manfaat dari proyek itu gitu, sehingga proses p e n d e b a t a n itu jadi lama karena、eh, mereka tuh, main, tuh mau titip-titip a n segala macam, akhirnya kacau balau gitu jadi, kalau memang harga yang b i a s a jadi masalah, kalau memang tegak bikin aja undang-undangnya, peraturannya perpres atau apa, pokoknya tanah yang akan terkena pembebasan jalan untuk kepentingan umum dan jalan tol misalnya, harus dibebaskan dengan harga tertentu, misalnya ngop, dua kali ngop udah, dua kali ngop mau nggak mau orang harus ambil gitu. Jadi kalau ada peraturan itu mau nggak mau akan akan akan cepat karena ini juga harganya udah tadi naikkan dua kali ngop kan.、Hmm. u d a h jangan jangan di mainkan lagi harga itu. s e h i n g g a di situ memungkinkan orang untuk main gitu. Terima kasih. Oke,、okay. Pak Hari. Siang. h a l Ya silakan pak. Pertanyaan paling mendasar adalah. パカッとジャパチュラピカ、サマパナエリア、サマバンサ a イキパパタヤンヤンパリンジャサンカエアナ、ジャアダイヤンピンタ、ジャガー、ンタタナエリア、シュモブ、プロジェクト、パリンアイリアン、イモシジェルダリンパタワネラウス、デリプトスカン、ジャペスダナスダクノワーコ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 Itu turunnya-turunnya kapan gitu nah, sedangkan apa yang mau kerja juga bingung kan Sedangkan duit n yang ada-ada Apa-apa juga n gak g diurusin Setelah itu apa Kalau misalnya kerja sampai begitu lama kakek. Maka, maka saya bilang yang n gak g beres itu dari a t a s y a n g Atasnya dulu lah dirapihin Baru turun ke b a w a h g i t u j a l a n j a l a n yang kerja m e l u l u h Itu m i s a s n y a beresnya atasnya dulu Bener apa n gak g itu pemerintah kerjanya itu Saya rasa itu aja Oke、okay, Pak Coki Halo selamat siang Silahkan Iya ini Masa dengan problem seperti itu, masalah transportasi kita jadi berlarut-larut sampai berapa tahun. Saya banyak、uh, baca tulisan itu sebetulnya kenapa dari pemerintah tidak fokus ke transportasi laut saja. Jadi uang itu daripada untuk pembebasan dan bangun tol segitu panjang, lebih baik untuk bangun pelabuhan. Satu kapal bisa angkut 50-100 truk, bayangkan kalau 100 truk itu harus berderet di jalan Pantura. Itu jauh lebih ekonomis dan... Dan lebih memperlancar perekonomian dibanding kita fokus ke problem-problem ini yang berlarut-larut saja masalah. Mungkin cuma satu-dua rumah atau satu-dua kampung saja. Jadi problemnya terganggu semua dan berlarut sampai berapa puluh tahun ini. Makasih. Pak、yes. Sopi, sangat pagi. Ya. Sedangkan, Pak. Saya ingin m e m a k a n n y a n g tadi ya. Ini、uh, Di samping pembebasan tadi itu tidak ada harus ada peraturan yang tegak. b e r d a s a r k a n u n d a n g u n d a n g harga ditetapkan berapa.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 Sebetulnya dengan pembebasan itu kan uangnya jadi pecebaran di rakyat juga ya. Nah cuma rakyatnya kan di sini pasang harga lebih yang lebih baik gitu ya. Nah kita bisa mengikuti pola di Jerman. Gimana kalau pembebasan itu harga lahan itu dinaikkan lima kali lipat. Karena dilihat di masa depannya bukan masa kini. Jadi bukan ganti rugi tapi ganti untung. Nah ini kita lihat kemampuan pemerintah. Bisa nggak bersikir seperti itu? Sehingga s a a t d i l e n g k a p i itu betul-betul...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 やりました。<Yeah. S 1> y a karena yang punya lahan itu kan paling menerima sepuluh persen, dua puluh persen yang diambil dari pemerintah.、Uh, mungkin kali kalau pemerintah langsung、uh, atau yang y a i n n y a langsung ke rakyat yang punya itu enggak e n a k s u s a h ya. Oh, ibu ya n i selamat siang. Ya, ibu, kalau masalah pembahasan s a n a kan banyak s a l o bu. Pemerintah b i s a kan meretakkan sekitar b e r i p a jam, berapa dua juta atau tiga juta. Yang dari kelurahan itu dari et itu motong semua bu. Ini bagaimana r a k y a t n y a mau makmur? Ya kalau begitu sih nggak nggak bisa terselesaikan selalu terkendala. Bukti nya aja proyek yang mau bikin apa sih m o norel itu gagal. Besi besinya udah sayang itu semua. Nggak bisa diperhitungkan dulu harusnya diperhitungkan dulu. Bagaimana penggantian masyarakatnya itu jangan disunat. Terlalu banyak tukang sunat bu. Bukan orangnya yang disunat. Duitnya juga dipotong. Baik, terima kasih Bu y e n i Parudi Selamat siang. Iya. Komentarnya? Iya. a l a saya rasa pemerintah sekarang ini kurang keras dalam menindak、uh, s e g e u i n t i r orang yang mempertahankan lahannya untuk tujuan nasional ya infrastruktur i t u dan kalau boleh、uh, yang merasa Baik, terima kasih Pak Robert. Selamat siang. Selamat siang Bu. Ya, komentarnya. y a j a l a alasan k l a s i k ya, pembebasan lahan s a l a m a a m itu. Memang diciptakan oleh mereka-mereka juga sih, ya. Mafia-mafia tanah semuanya. Ya, orang-orang dalam bekerja sama dengan mafia-mafia, ya, teman-temannya juga ya. ya. Jadi memang ini sangat, sangat menyedihkan ya, enam puluh enam tahun, merdeka. t r a n s j a k a tidak ada. malah masa dua kilometer a、ah, dibangun、ah, di selama lima tahun harus contoh Cina itu satu tahun bisa ratusan kilometer ya bangun jalan tol itu itu aja makasih baik terima kasih Pak Robert enam tiga tiga sembilan satu enam puluh Pak Martin selamat siang ya, selamat siang ya memang、uh, kalau saya lihat ini pemerintahan kurang tegas ya mestinya kalau、uh, untuk hal-hal yang bersifat kepentingan umum itu harus tegas ya. Nanti kan perasaan pembahasan tanah memang pemerintah harus merelokasi atau memberi ganti rugi atau apa ya. Cuma memang harus tidak kepentingannya. Memang ini pemerintah nih kerjanya kurang inilah kalau saya lihat.、Benang. Gitu aja, Bu.、Siap. Baik, terima kasih. Penawasan terakhir, Pak Suteja, selamat siang. Selamat siang. Ya, saya hanya mau kasih komen saja agar mungkin pemerintah mengkonsider untuk membuat satu aturan yang dimana kalau untuk kepentingan nasional itu diprioritaskan pembebasan tanah、uh, yang mungkin juga diatur dengan harga khusus gitu yang memang sudah、uh, disetting oleh、uh, pemerintah dan juga dengan beberapa uh, uh, anggota masyarakat gitu yang sudah di dibahas bersama begitu ya mungkin、uh, seperti halnya China a y mereka sudah melakukan hal ini、uh, dari Uh, puluhan tahun gitu, ya itu demikian saja、uh, demikian saya punya、uh, komen gitu. Baik terima kasih Pak Setya selamat siang dan.